Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuriddunya waddin wa sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli aminarabbil alamin. Pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah, sangat sekali kita jumpa lagi di Selasa pagi yang insyaallah ceria ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesejukan kepada hati kita yang tidak pernah berhenti untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Awali hari-hari kita dengan niat bismillahirrahmanirrahim dengan harapan semoga senantiasa Allah memberikan rido-Nya kepada setiap apa yang kita usahakan pada hari ini dan selanjutnya. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan karibaan Nabi pilihan Nabi Yunus Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa hingga pagi, berjumpa kembali dalam segmen dakwah agama Islam kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia dengan TVRI, yang insya Allah melalui program ini akan banyak tambahan wawasan dan pengetahuan tentang keyakinan agama yang kita yakini iaitu Islam dinul uh, in Nah pemirsa, semoga juga melalui acara ini uh, kita akan bisa menambah kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah hari ini kita akan bahas tentang masalah urgensi ibadah dalam Islam. Karena dalam sebuah firman Allah disebutkan, wamakhalakatul jinna wal insa illa liakbudur, bahawa tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana definisi ibadah sesungguhnya dalam agama yang kita yakini dan apa saja yang bisa disebut sebagai ibadah kepada Allah? Bersama kami hadir di sini sudah narasumber dari Kementerian Agama Bapak Dr. Atas Haji Nandi Naksaban di MH Yang beliau adalah Kepala Subdit Publikasi dakwah dan Hari Besar Islam Kementerian Agama Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Maha damang ya Ustaz ya Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih bisa hadir Dan juga ada bersama kami narasumber yang satunya Bapak K. Haji Arief Imroni Beliau adalah pembina Kops Mubalik Indonesia atau KMI. Assalamualaikum Pak Kie. Waalaikumsalam, warahmatullah. Sehat Pak Kie. Alhamdulillah. Alhamdulillah terima kasih bisa hadir juga. Nah pemirsa di sini juga ada rekan-rekan kita mahasiswa mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Insida Pondok Kopi Jakarta Timur. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Dan juga ada grup Gambus atau orkes organisasi kesenian Gambus jambus Azahra. Assalamualaikum dari Cibubur ya. Terima kasih bisa hadir dan ini adalah merupakan uh, grup pimpinan dari Bapak Haji Junaidi. Nah pemirsa kami juga mengundang anda untuk bisa berinteraksi di lental fon 5743476 bagi anda yang berada di Jakarta dan anda di luar Jakarta silahkan 021 5743478. Saya ke Ustaz Nadi paling tidak karena uh, lebih kepada definisi ibadah yang dimaksud dalam tema kita hari ini. Silakan Ustaz Nadi. Alhamdulillahirrahmanirrahim Para pemirsa Televisi Republik Indonesia Yang saya Tanggakan dan juga Ade-ade eh, para Mahasiswa Insida Dari Pandokopi Jakarta Timur Dan juga ade-ade Dari grup Gambus Azahra Az ya. e, Ibadah itu Sudah menjadi Bahasa Indonesia Walaupun itu asalnya bahasa Arab hmm. ya, dari bahasa Arab, jadi sudah banyak dari bahasa Indonesia ini mengambil dari bahasa Arab. Ibadah itu sudah umum ya. dalam dalam Islam disebut ibadah atau dalam agama lain ada istilah kebaktian. Jadi adalah suatu perbuatan ya, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ibadah dalam Islam Asalnya ibadah itu haram. Al aslu fil ibadati haramun. Asalnya ibadah itu haram. Tapi harus ada dulu perintah dari Allah dan Rasul. Nah, perintah ini ada yang bersifat langsung, ada yang bersifat tidak langsung. Ya seperti ngepel di rumah itu ibadah. Tapi kan tidak ada ayat dalam Al-Quran Hei orang-orang yang beriman mengepelah kamu di rumah masing-masing Maka itu adalah ibadah Itu tidak ada <laughs> Tapi secara tidak langsung ada tawabina, wa Allah mencintai orang-orang yang suka bertobat dan orang yang suka berlaku kebersihan Cuma kadang-kadang kita -kadang di sekolah-sekolah kita Ya kadang-kadang hanya menjadi slogan aja ditulis annaba timnal iman hmm. ya kebersihan sebagian daripada tapi di bawahnya e, berserakan sampah hmm. ya nah itu tidak match antara e, slogan, slogan dengan dan. jadi ibadah itu kriterianya adalah empat ya, pertama ibadah itu adalah perbuatan apa saja hmm. yang kedua ada tuntunannya dari Allah dan Rasul baik hmm. langsung maupun tidak langsung ya. Ketiga, ibadah itu dilakukan secara sadar, mm. perbuatan itu dilakukan secara sadar, yang keempatnya niat, mm. niatnya harus Allah, yeah. niatnya harus karena Allah Ya. Yeah. Sekarang, segala sesuatu perbuatan itu diukur kepada empat ini, mm. kalau masuk kepada empat kriteria tadi, itu baru namanya ibadah mm. Sekarang saya ada-ada mahasiswa tanya, Mah mahasiswa dari masjid ibadah bukan? Heh? Kamu, oh, ya nanti dulu sebab ibadah itu perbuatan apa saja maling sendal masuk kan? Hmm. Cuma ada petunjuknya ya, dari Allah dan Rasul baik langsung maupun tidak langsung. Tidak ada. tidak ada berarti maling sendal bukan ibadah. Hmm. Nah. Sekarang ibu-ibu hotel dulu -ibu, pun ibadahlah bukan? Ada. Ibadah. Nanti dulu perbuatan apa saja masuk, ya hmm. ada petunjuknya dari Allah dan Rasul baik langsung maupun tidak langsung tadi ada. Ada tidak Lalu. langsung. Terus harus dilakukan secara sabar. Hmm. Tapi kalau dilakukan secara ngomel-ngomel, sebenarnya -ngomel, oh. tidak ibadah itu. Tapi sadar marah. juga ngomelnya. Iya. <laughs> <laughs> semua marah-marah. Kalau -marah. bukan keempat atas niatnya, niatnya Kalau ya. Oh, gitu. Karena Allah, karena, karena tadi, marah-marah sama anak, marah-marah sama suami. ya Itu bukan ibadah. Ibadahnya hilang, ya? Ibadahnya hilang. Oh. Jadi iya. semua perbuatan dalam Islam bisa nilainya ibadah. Cuma ibadah itu ada ibadah mahboh, ada ibadah bayar mahboh, hmm. artinya ibadah mahboh ibadah yang sudah ditetapkan syarat dan rukunya, hmm. sholat, ya. Yeah. Kita kalau malas hmm. sholat subuh itu berapa banyak? Cukup dua aja. aja, dua aja, hmm. ya. Nah itu sudah kan boleh lebih, ya? Masunah boleh lebih. Ya, sunah sebelumnya kalau sudahnya juga tidak boleh, ya. ya. Jadi itu ada ibadah yang sudah tentukan puasa. Hmm. Wah saya nggak usah sampai maghrib sampai isya juga kuat atau sampai subuh. Hmm. Ya, itu tidak ada cara lain. Ada tuntutannya. Nah, jadi ibadah itu harus ada tuntutannya. Ya. Nah jadi apa saja. Jadi kita menolong orang. Bahkan kata Nabi senyum, senyum. Ya, adik-adik senyum, ketemu dengan temu senyum. Watadah sumuka ya? ala ya. wadi ahikasol. Senyum saja. Ya. Tapi harus ketemu orang. Ya. Jadi ada-ada mahasiswa jangan ada MBR diajak senyum, ya ada tiang listrik diajak senyum, ini tak bisa, ya. Nah, jadi itu nak kira ibadah itu. Mangga kerma dah. Yang yang yang lainnya itu semua perbuatan, hmm. ya menyeberang. Yang menyeberangkan orang, menolong janda-janda, hmm. ya. Tapi janda. bukan janda muda, janda. Maksudnya dulu. Mirip zaman santuni, Biarta, <laughs> ya. Orang-orang yang ada di yang tua malah dibiarkan, ya, menolong anak yatim, <laughs> ya. Jadi mempermudah orang, apalagi orang-orang yang kerja melayani publik, <laughs> melayani orang banyak, ya. Nah, itu nah, uh, jadi kalau cheaper, faster, better, yang lebih lebih murah, standar harga, yang <laughs> faster, cepat, better <laughs> lebih bagus. Sehingga orang keluar dari kantor-kantor pelayanan publik tu senyum, keluar dari kantor kelurahan orang tu senyum. Nah, bapak bapak senyum, pak? Waduh, saya dilayani dengan mudah ini bikin KTP ini. Ya, keluar dari kantor PLN habis abis mengurus listrik, keluar dari kantor imigrasi habis mengurus pas. Pasport apa? Iya, pasport. Kalau pasport, ya. Pasport. Kalau orang suka bunyi pasport itu. Pasport. Iya. Nah, itu jadi. Senyum orang, ya. kenapa orang senyum? Wah, tuh saya diorang ini ramah. Hmm. Karena bagi orang orang itu adalah bagian dari ibadah. Ya. Karena kata Nabi, siapa yang mempermudah urusan umatku di dunia, akan kupermudah urusannya di akhirat. Oh, Dan siapa yang mempersulit umatku di dunia, akan kuperusulit urusannya di akhirat. Uh, nah, itu. Ya. Jadi kata Nabi ada bashiru. Ya. Ya. Uh, ya asyihu walatu asyihu mudahkan orang tujuan Rasulullah hmm. rasul itu asyihu walatu gembirakan jangan disusah-susah wah Bapak susah ini hmm. ya nah jangan oke okay. nah pagi harap kalau kita mendengar dari penjelasan pesantren tadi bahwa ada kriterianya empat tadi ibadah tadi kan ya dan merujuk kepada firman Allah jin, wa khalaqal jinna wal ini seolah-olah bahwa segala kehidupan itu juga sesungguhnya bisa kita arahkan menjadi ibadah tergantung uh, niat dari kitanya masing-masing Nah urgensi ibadah ini Kalau kalau orang dalam kehidupannya mungkin jauh dari ibadah apa konsekuensinya Kalau dekat dengan ibadah apa konsekuensinya Silakan, Silahkan okay. Sebelum kita menjelaskan tentang urgensi ibadah hmm. Kita ingin memperjelas tadi perbedaan antara ibadah makhubah dan, makhubah dan gairu makhubah Ibadah makhubah itu ibadah murni hmm. Gairu makhubah itu sering diistilahkan dengan ibadah amah, ibadah umum hmm. Mohon maaf. Apa maksudnya tadi ada perintah langsung atau tidak langsung itu ada perbedaan juga dengan. Yang orang katakan ibadat makboh adalah ucapan, perbuatan atau sikap tertentu. Pengertian tertentu ini ada tuntunannya. Tertentu ya. Ucapan, perbuatan, sikap tertentu seperti puasa itu sikap, kan sikap nah, tanpa aktivitas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, Itulah yang disebut ibadah makboh. -lah. Seperti solat, haji, saum. Hmm. Ya, jadi ada pengertian tertentu gitu ya. yang disebut syarat-syarat. Ibadah amah atau zahir makboh adalah mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Di sini ada ibadah pasif. Hmm. Meninggalkan ada ibadah. Hmm. Seperti kita tidak makan babi, hmm. tapi dengan syarat karena Allah. Hmm. Tapi kalau nggak makan babi karena nggak punya duit, nggak bisa beli babi, bukan ibadah. Hmm. Gak makan babi karena nggak dian, hmm. bukan ibadah. Hmm. Saya mampu beri babi, babi itu enak, tapi karena larangan, mm -hmm. itu ada nilai ibadahnya. Ibadah mm -hmm. Itulah pengertian ibadah makhluk dan rejim makhluk. Mm -hmm. Tentang fungsi ibadah, sekarang kita batasin dulu ke ibadah makhluk ma dulu. Nah, seperti ayat wa maqalatul jinna wal insa illa liamudunya. <tuh> Saya tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepada ini punya pengertian yang sangat luas, luas. Allah menciptakan semesta alam ini mm -hmm. Adalah untuk kita <tik> Bumi yang kita tempati ini yang Kelilingnya diperkirakan 40 km Yang beratnya 6000 triliun ton Allah ciptakan untuk kita Segala isinya Ada hewan yang beraneka macam ada yang kita nikmati dagingnya, telurnya, suaranya, keindahannya, hmm. tumbuh-tumbuhan yang beraneka macam ada yang kita nikmati buahnya, ada yang kita nikmati daunnya, akarnya, keindahannya. Hmm. Semua itu untuk kita, kira ada juga orang. Gratis, gratis. Kul hiya lil amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumil qiyamah. Hmm. Katakan Muhammad siapa yang berani mengharamkan perhiasan yang Allah sediakan untuk hambanya Dan riski yang baik-baik Katakan Muhammad itu untuk orang-orang yang beriman di dunia ini Jadi Allah menciptakan semua hamba ini untuk manusia Sedang manusia sendiri diciptakan adalah untuk ibadah hmm. ya. Istilahnya hak sudah kita terima Kewajiban akan kita laksanakan curang dan curang kalau kita telah banyak menerima nikmat Allah, hmm. tapi kita tidak mau tidak ya. melaksanakan kewajiban terhadap Allah, orang yang baik adalah orang yang gemar melaksanakan kewajiban. Hmm. Sebagaimana ia gemar ya. uh, menuntut hak. Betul. Berarti bisa dibilang ibadah maghrib itu adalah merupakan ibadah yang wajib yang sudah ada ketentuannya oleh sudah Allah. Ada ketentuannya. Dan kalau dia melanggar ibadah tersebut, Pak K. Berarti apa hukumnya? Uh, dalam hadis dijelaskan bahwa <tuh> ikatan antara kami dan mereka adalah salat. Faman hmm. tarakahha faqad kafara. Barang siapa meninggalkan salat adalah kafir. Ini salah satu jenis ibadah. Meninggalkan satu saja bisa dianggap kafir. Jadi nilai sombong. Sombong. Orang yang tidak mau ibadah itu adalah orang yang sombong. Hmm. Tidak mau bersyukur ya Seolah-olah semua ibadat uh, tidak ada yang uh, memberikan Karena dia menganggap bahwa Demikian Allah tidak ada Kalau seomong seperti itu kan ya yes, yes, yes. Baik pemirsa kami mengundang anda Untuk bisa berinteraksi bersama kami Di lantai telepon 5743476 Atau ke 0215 743478 Yang bahasan kita hari ini adalah tentang masalah ibadah Lebih tepatnya yaitu tentang Urgensi ibadah dalam Islam silakan bergabung Nah Pak Kek, kalau demikian Pak Nani juga mungkin bisa jawab mana yang lebih harus diutamakan antara Mahdoh dan Gairah Mahdoh? Ya sudah tentu. Mahdoh. Tidak ada pilihan sesuai dengan kuhisinya, oh. sesuai dengan ketubat. <laughs> Apa ketubat <itu? laughs> Keadaan waktu dan tempat. Oh. Adalah istilah. Utamanya <laughs> <Bukannya> berarti kita siapa itu? <laughs> Jadi ada ada orang brutal mau ketubur sumur kan? Ya. Yeah. Kita prioritaskan daripada kita harus. Hmm, sewa so, ah, tapi ah, melihat ah, orang sengsara gitu ya <guluh> oh gitu benar -benar. Ya, jadi sesuai dengan ketubat keadaan waktu dan tempat tadi baik nah, sebelum Pak Nandi menjawab kita terima dulu yang sudah bergabung assalamualaikum pak Amar apa kabar alhamdulillah sehat selamat subuh ya ya silakan Pak Amar assalamualaikum Pak Nandi assalamualaikum pak Nandi luar biasa pak Nandi hmm? pagi ini Uh, umat Islam sudah ada uh, rujukannya Apapun uh, yang dilaksanakan ialah Al-Quran dan Hadis Rasul dan satu-satu ini contoh diberikan Allah ta S.W.T. <tuh> Tapi di Indonesia mana um, ya, di Indonesia ini agama Islam kita ini kemurnian rujukan dalam beribadah dan beramal tu yang mana kemurniannya tu kena banyak sekali orang yang pergi haji pun diacauin orang-orang masuk dan tamat kan ya jadi orang-orang ya, ini mau ngaji dan ya, ibadah kita ini. Jadi seperti akar rempot kasihan gitu, ikut-ikutan itu kasian, Ikut -ikutan, karena kemurniannya tidak dijaga lagi gitu. Padahal tujuan sudah jelas Al-Qur'an dan sunah rasul gitu. Malam tonton ke Allah wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doblatong kamar kami silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu Ustazah. Waalaikumsalam juga Pak Haji Yori dari Tebat silakan. Wah, ini senang deh nih sama Ibu Ustadzannya. Iya dong. Setiap <laughs> ya, hari. Begini. Silakan. Tarik sekali dengan Pak Ustaz mengatakan bahwa bumi yang ratusan apa juta ton beratnya, yang kilometernya panjangnya sangat panjang ini diberikan haknya untuk dieksplorasi oleh manusia. Jadi kalau saya lihat di FB-nya Guru Sekarba Putra itu berdasarkan logika. Setiap hak itu hanya akan diberikan apabila ada kewajibannya gitu. Hmm. Nah, masalahnya bagaimana semua orang tahu bahwa di samping hak itu ada kewajiban. Jadi orang kadang kadang hanya mau tahu haknya tapi tidak pernah mau tahu kewajibannya secara utuh gitu ya. Jadi oh. jadi inilah sistem yang membuat kita kacau apakah di ekonomi, politik, sosial, budaya, termasuk juga dalam uh, ibarat perdagangan nya eh, baik yang eh, akidah, eh, syariah dan moral ini, bagaimana yang fakta dan eh, yang satunya itu ya. Nah, nanti bagaimana membuat umat menjadi tahu bagaimana kewajibannya selain haknya gitu. Baik. Terima kasih pelajar yang memang manusia kader mualai dengan kewajibannya sendiri, tapi ketika menuntut hak itu suaranya paling keras. ya Terima kasih. Barangnya assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya dengan siapa dari mana? Allah Barianto. Di mana Barianto? Jakarta. Jakarta Sila Kuntarianto. Ah, uh, so, malahnya. Ya. Yeah. Ustadz, uh, surga uh, istri ada di mana Pak Ustadz? Ap apa-nya? Dan surga seorang su suami ada di mana Pak Ustadz? Oh. Mohon ditanya Pak Ustadz, terima kasih. Baik. Surga istri dan surga suami ada di mana? Baik di akhirat yang jelas tapi kan saya baik rekan-rekan dari Insida ada yang bertanya silahkan ya oke ya agak cepat dikit ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak saya Li Uliati dari State Insida Cabang Malaka Country semester 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, saya mau bertanya, Profesor, ada, ada orang membuat kaidah masalah ibadah haram dikerjakan kecuali ada tuntunannya dan masyarakat dunia bebas melakukannya kecuali jika ada larangannya. Bagaimana komentar Ustaz tentang ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah akan jadi haram Kecuali ada tuntunannya Terus tadi masalah dunia Masalah dunia bebas melakukannya oh. ya. Kecuali ada larangannya Baik, bebas melakukannya Kecuali ada larangannya baik Silahkan, mungkin Pak Ustaz Kandi yang pertama dari Pak Amar Kebun Jeruk Ibadah yang mana? Kadang-kadang masyarakat gerestrol atau masyarakat awam Yang kita-kita juga Kadang merasa bingung Ada yang bilang, ini boleh, ini tidak boleh, ini dilarang Karena tidak sesuai dengan tuntunan Silahkan Ustaz saya kira yang pertanyaan dari Pak Amal ini disinilah pentingnya kita menuntut ilmu atau taklim ya. Jadi jangan ibadah itu ikut-ikutan. Ya. Jadi sebab kalau ikut-ikutan ini berbahaya. Jadi harus belajar dan belajar pun harus kritis ya. Jadi ini apa Pak Ustad? Apa Pak Kiai? ini ada hadisnya Pak enggak? Nanya dulu ya. Iya nanya. Jadi hadisnya apa ya? Sebab kita kalau dalam ibadah ikut-ikutan nanti berbahaya Sebab Betul. ada orang ibadah ikut-ikutan ya? Ini saya cerita sebentar Ada orang tidak suka sholat mm -mm. Karena dimarahin terus oleh istrinya Pak, sholat dong pak Kata si bapak, saya bukan tidak mau sholat Tapi saya tidak bisa mm. nah, Jadi kata si ibu, kesana saja ke masjid Nanti ikuti orang, nanti juga lama-lama bisa mm -mm. Nah, Jadi dia sholat jadi ketika sholat itu temen kata temennya dia sholat padahal biasanya gak sholat hmm. ketika dia sedang sujud hmm. dia juga dipegang oleh ya ke depan ya, dia ingat kata istrinya bahwa sholat itu diikutin orang ya. dia <laughs> di naik ke depan orang yang depan ditendang kakinya ya. siapa sih ya, nombornya ke belakang orang ke belakang ditarik kakinya dia nombornya ke depan beres-beres <laughs> ya. sholat ditanya sama istrinya Bang, gimana? Solat itu, wah, solat itu kurang kurang gede tenaga retak ke tengah. Kalau hendak tendang tendang, tendang tendangan. Solat itu betul betul. Karena ini adalah tidak belajar. Betul. Maka itulah fakul luman ada dalam kitab berjubat dulu ya, waktu di santri itu fakul luman bigori minyak malu maluh mardu datun larik Jadi orang yang beramal tidak mengetahui ilmunya dia tidak akan diterima Betul. maka itulah pentingnya belajar oh ini tuntunan Qur'annya oh ini tuntunan hadisnya ya seperti itulah tapi sekalipun ya. mengikuti tidak ada nilai manfaatnya gitu setelah nanti bagaimana? kalau mengikuti buta mungkin tidak ada manfaatnya tapi kalau mengikuti dia pakai ilmu ada manfaatnya begitu? tidak ada manfaatnya itulah makanya pentingnya alhabul ilmi paridotun ala Datuk kuli muslim, muslim. Ya, jadi harus belajar dulu ya, ya. Oke, nah, jangan itu. hanya sekedar ikut-ikutan ikut, ikut, tanpa ya. modal ilmu ya. Dua tangga jari disebut nih Pak Arif uh, Bumi Allah diberikan haknya oleh Allah untuk semua manusia, semua makhluknya. Tapi kadang-kadang manusia lalai, dia lupa akan kewajibannya karena setiap kewajib, uh, hak pasti ada iringannya adalah kewajiban. Silakan. Tadi sudah kita jelaskan. Hmm telah memberikan hak yang begitu banyak kepada kita ya bukan hanya bumi termasuk tunjuk ke diri tunjuk ke bawah tunjuk ke atas di sana bertaburan hak untuk kita dari nafas saja kita enggak bisa menghitung 1 menit 60 detik 1 jam 3600 detik sehari semalam 86400 detik Pakai udah ngitung kita ngitung enggak zaman sih cuman aja padahal gratis I, ini di itung juga lu Seminggu 6400800 detik satu bulan 2 juta 920 detik kan? Dikali berapa tahun nah, sudah ya, kita lalui ya Itu Ajang. baru tunjuk ke diri kan hmm. Tunjuk ke bawah Tunjuk ke atas di sana pertebaran hak Untuk kita Maka kewajiban harus kita laksanakan <tuh> Tadi sudah kita jelaskan Curang dan curang kalau kita hanya pandai Menuntut hak tapi tidak mau melaksanakan Kewajiban Mau masuk kantor males-males kan Tapi gaji kurang sepeser pun nuntut kan Begitu kan Apakah akibatnya orang -orang. ketika kita lalai dengan kewajiban Maka ada iya Ada ayat mengatakan itu ya Untuk yang saksi di akhirat sudah jelas Masalah ya. kum fi sakor Mas kenapa Kamu berdesak-desakan di neraka sakor Surga masih kosong ya. Mereka akan mengatakan Saya tidak pernah sholat Saya tidak punya tiket masuk surga Walamna kunut aimul miskin dan saya tidak pernah memberikan makan kepada orang miskin. Hubungan saya dengan Allah putus, hmm. hubungan vertikal putus, horizontal putus, maka hubungan dengan surga pun putus. putus. Ini sanksi yang berat. Hmm. Jadi masuk neraka lah hmm. itu sanksi yang berat. Jangankan tidak meninggalka, jangankan meninggalkan solat. Solat yang tidak sempurna saja hmm. juga ada ancaman hmm. fawailul musallin. Neraka buat orang yang solat alladzina hum an sahun mereka yang lalai dalam salatnya yaitu sholat dengan pengertian waktu waktunya ah, ini subuh baru jam 5 ah baru jam 7.6 ah baru jam 6 ah baru bahasa alwanamanah gitu ya ini. ada waktu salat itu sendiri lah Allah hadir oh, tapi pikirannya kemana mana hmm. ini termasuk lalai juga atau lalai menilai sholat tidak diterapkan Dalam kehidupan Itu juga termasuk lalai hmm. Diharapkan jiwa sholat itu dibawa di luar sholat, dibawa hmm. ke kantor Kerja dengan disiplin, merasa diawasi oleh hmm. Allah Itu juga sanksi Sholat tidak baik pun ada sanksi Apalagi yang meninggalkan hmm. baik. Maka dulu ada yang mengatakan Orang sudah sholat masih masuk neraka well meninggal nggak sholat apalagi tidak sholat kan kita tahu dong masih masuk neraka <laughs> jadi dan nomor dunia orang yang meninggalkan sholat itu jiwanya tidak tenang karena hmm. ibadah itu sendiri merupakan sumber ketenangan batin ya. sekarang ini banyak orang susah Ya. Kabarnya penduduk Amerika 75% susah tidur. Hmm, Kalau mau tidur harus menahan terlalu tenang terlebih dahulu. Orang Islam dengirin kurang lima menit, bisa pulas itu. Nah, berarti soalnya berapa? <laughs> <hadoh. laughs> tapi yang lebih ya contoh kecil saja. Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban dalam sebuah institusi, misalnya di kampus, kita kewajiban kita kita enggak laksanakan. Seperti misalnya uh, tidak belajar pada akhirnya ketika ujian otomatis nilai kita angelok itu kan ada sanksi yang sudah otomatis. Hmm. Nah, terus nanti dari Pak Arianto di Jakarta, surga istri di mana, surga suami itu juga di mana katanya? Tadi kata Mbak Lili sudah jelas itu ya. Oh, ya, Allah, ya Allah. Allah. Tapi kita lihat di dalam Al-Qur'an surat Al-Qamar ada firman Allah, "Wa dkhulu jannata wa tuh barud." Hmm. Masuklah engkau ke dalam surga dengan pasanganmu, hmm. kamu akan digembirakan. Jadi surga itu adalah bisa kita masuk surga itu bareng Asal benar, hmm. asal seimbang ya. Sebab begini ya, tapi ini rahasia, tolong jangan bilang-bilang ya Udah, ya. udah enggak ada yang tahu kok Jadi sebetulnya Kita itu Ada laki, ada perempuan itu Di dunia ini Ya, Kalau sudah keluar itu, roh itu tidak berkelamin ya. Roh itu tidak berkelamin, tapi ini rahasia saja. Tolong jangan bilang-bilang ya. Jadi kita di dunia ini mempersoalkan kelamin ya, Ada laki, ada perempuan Kalau roh itu tidak berkelamin ya. Nah, gitu jadi akan masuk ke surga itu bareng bisa dengan anak ya dengan bapak dengan ke atas. Jadi surga itu tempat reuni Oh, Dan, wow, kita kan kalau rumah enggak kenal kafet kita. Ya surga beneran ya. Oh, ini sama si anu. Oh, ini yang masuk. Oh, oh, ini cucunya si ini. Jadi akan kumpul di surga itu hmm. ya. Nah, maka uh, Jannat yadhuuna min abaihim wa ajwaajihihim hmm. wa malai katu malaaikatun yadhuuna min kulli bab itu dalam surat Ar-Ra'd ya. Jadi sorga itu bisa dimasuki oleh bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, keturunan mereka, sedangkan malaikat bebas mau masuk dari pintu mana saja. Hmm. Ya. Nah, cuma amannya harus harus belen, faktanya pangkalnya iman. Ya. Iman itu surat Al-Mu'min ayat 4. Ya di situ dikatakan boleh hmm. orang masuk sorga itu dengan anaknya, dan, tapi seiman. Ya, seiman. Jadi harus garisnya itu iman, tapi kalau luar seiman nggak bisa. Ya. bisa dibilang hamba Allah yang beriman, yang tohat itu adalah surga ketika dia mati. Ya, ya? betul, ya. akan hmm. cuma ada yang langsung, ada yang Yesus. mampir dulu. oh iya transisi. yang langsung ya. itu yang akidahnya lurus. yang akidahnya mungkin lebih merah. Ha -ha. <laughs> jadi tidak percaya kepada israratung. Ya. tidak suka menjampe atau minta dijampe, ya. Hmm. tapi jampe dalam arti jampe yang seperti dulu pernah saya katakan ada jampe orang misalnya bul kukus di air ya, ambil air nah ini kalau ingin sembuh nih bul kukus tepung kamenggung kabatara kabatari kabatara susuk tunggal atuh cuh black blek takaleng kaleng, -kaleng. balik ijampang kegering kemurian asihan kusiasi besi dari barat sampai ke timur beratnya di darat seboknya di sumur nah ini adalah jampe itu itu. Kat, nah ini sebelum semangat dukung saya apa saya oh itu ya itu Alhamdulillah. itu. Assalamualaikum. Eh, ya, enggak ya, jadi jauh ini, jangan itu. Jadi Hanya, kirik, ya. Nah, ana di kepada Allah, Allah saja, ya. Jadi, percaya kepada. Tidak Surga istri dan surga suami itu sebetulnya hampir sama ladangnya. Hampir sama. Sama ya? Ladangnya hamd, sama, hamd, sama, ya. sama. sama. Okay, Asal seiman. Ya, enggak ketemu di sana, ya. Oke. Okay. Ibadah apapun bisa menjadi ya. ladang surga ya. Muaranya adalah surga Betul. Baik, untuk pertanyaan dari Mbak Yuliati Kita beri dulu, nanti dilanjutkan Pemirsa, ini menarik sekali kajian kita Tentang pendalaman semestinya bagaimana ibadah yang bisa kita lakukan Supaya kita bisa mendapat hak kita di asrat nanti Yaitu surga jana tenaim karena akan kembali selepas musik dari Az-Zahrah yang berikut ini Baik pemirsa dimanapun anda kembali melanjutkan dialog kita di pagi hari yang cerah ini dalam segmen Dawagama Agama Islam kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia dengan TVRI tema kita tentang masalah urgensi ibadah dalam Islam bersama narasumber kita Bapak Dr. Hansaji Nandi Naksabandi MH dan juga Bapak Kehaji Emroni Pak Arif Emroni ya Pak Kehaji Arif Emroni juga rekan-rekan di sini ada dari mahasiswa mahasiswi Insida Pondok Kopi ya STIT Insida Pondokopi Jawa Timur dan juga rekan-rekan dari grup Gambus Az -Zahra. Anda kami undang kembali di line telepon 5743476 atau juga ke Nah Tadi ada pertanyaan ini Pak Kiai ataupun Pak Ustaz dari Mbak Yuliati mahasiswa Insida semester 2 ya kalau enggak salah tadi tentang ibadah itu akan menjadi haram kecuali ada ketentuannya dan apapun yang dilakukan dunia bisa di dunia bisa dilakukan sebebas-bebasnya jik, kecuali jika ada larangannya. Bagaimana Pak Kiai? Silahkan. Memang kaedah ini uh, berasal dari sebuah hadis dan ayat. Hmm. Memang ada hadis manamilah amalan leis alaihi amruna sabuwarot. Hmm. Siapa saja melakukan amalan ibadah yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Atas dasar inilah lahir kaedah ibadah itu haram dikerjakan hmm. kecuali jika ada tuntunannya. Sesuai dengan definisi ibadah tadi, ibadah mahdhah, ucapan, perbuatan atau sikap tertentu tertentu di sini yang ada tuntunannya. Hmm. diniatkan karena Allah. Adapun masalah dunia, tadi kita kita jelaskan. Huwallazi khalaqalakum ma ardi jami'an. Allah menciptakan buat kamu apa saja yang ada di bumi ini. Bagaimana Ustaz, kalau babi? Oh, pasti ada larangannya. Nah, jangan di jangan dimakan karena ada larangannya. Hmm. Jadi kalau kita mau minum teh enggak usah tanya ayatnya. Ada larangannya enggak minum teh? Hmm. Tidak ada. Silakan. Mau makan roti, makan kerupuk, makan bakso enggak perlu ada dalilnya. Jadi adanya larangan makan bakso kan? Kalau bakso daging sapi, silakan. Hmm. Nah, itu berasal dari hadis dan ayat hmm. tadi. Iya. Yeah. Ustaz Nandi, cuman saat ini banyak sekali ibadah-ibadah yang kadang-kadang ada sebagian pihak mengklaim ini tidak ada tuntunannya, maka ini adalah bid'ah dan haram. Tapi di lain pihak, ada yang mengerjakannya. Karena memang sekalipun tidak ada tuntunannya secara langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi adalah perbuatan yang sangat baik. Dan kalau perbuatan baik, otomatis juga ada pahalanya. Bagaimana Ustaz Nandi? Kalau kita melihat, dari pemikiran-pemikiran madhab yang empat ya, hmm. seperti Imam Hanafi, Maliki, Sabini dan Habal. Uh, itu ternyata hadis itu banyak, hmm. hadis itu banyak. Ada hadis itu sampai ke ulama ini, ya. sampai ke perawi ini, tapi tidak sampai ke sini. Ya. Hmm. Juga di dalam menanggapi hadis, ya. kata satu ulama ini hadis ini doib, tapi kata ulama yang jalan yang tidak, ini tidak doib ya nah, kan doib itu ada tentang dobit ya kuat hafalannya ya. tiba ini tidak uh, tidak ini hafalannya kuat dia itu pendus bita nah itu dia itu ya maka di dalam masalah fikih itu masuk ijtihad pemikiran para ulama tapi yang jelas ada sumbernya hmm. jadi para ulama yang empat itu bukan berarti keluar dari konteks Al-Qur'an dan hadis cuma di dalam menerjemahkan hadis juga di dalam memandangi tentang seseorang sanad itu, ya, oh ini orangnya lemah. Hmm. Tapi katanya ini tidak. Nah itu itu itulah makanya terjadi perbedaan. perbedaan, perbedaan. Tapi perbedaan-perbedaan itu bukan dalam masalah pokok, oh, ya, tapi masalah-masalah kurung -masalah saja. Kurung ya cabang-cabangan ya. saja. Ya, yang kadang-kadang juga cabang ini menjadi bingung umat gitu hmm. karena toh tidak sedikit tokoh ulama yang berbicara uh, Bidah ataupun tidak bidah Tapi gitu. sebetulnya ya itu hanya istilah kalau diistilahkan Ini hanya aksesoris saja nah, kan sudah begini ada nah, yang ashhallallahu alaihi hadiulloh ada juga yang dari awal itu sudah begini ya nah. ada juga yang pelan-pelan eh, gitu -pelan, tapi kalau sudah lama gitu ya nah, ashhallallahu ala alaihi hadiulloh ini sebetulnya koridornya masih hadis Karena dengan hadis itu masih telunjuk, ya, betul. telunjuk. Tapi kalau misalnya ada yang begini Ashaduallah As ilaha illallah <laughs> nah, nah, Ini sudah keluar dari hadis Kalau masih ini mau digerakkan, hanya mengerti kan yukariru saja Iya betul ada yukah itu menggerakkan, ada menggerak-gerakkan. Kecuali nah, nah, ashadu, ashadu illa <laughs> ilaha <Nah, ashab, laughs> ini, Itu keluar dari hadis ya. Iya. Misalnya ada orang baca oh, ya, syada Allah itu <laughs> ini ya. sih. Tingkopannya gitu. Tingkopannya enggak bisa. Ya ini semua. Ah. Itu itu. Kalau masih digerakan itu masih bisa. Dan ada rujukannya. Ya Oke, okay, baik. Dengan-dengan dari itu silakan ada yang Ada Kumor masuk ya? Nanti dulu deh Kita terima dulu silakan, Mbak Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nina Oktaviana Dari hmm. STT Insida. Saya ingin bertanya Saat ada hadis yang mengatakan bahwa Orang yang meninggalkan solit itu kafir Apakah hadis itu sahih? Kalau benar um, kafir jenis apa itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahih gitu ya Apakah hadis itu sahih gitu? Baik, ada lagi pemirsa? Oke, okay. ya rekan-rekan selayan. Halo, assalamualaikum sebentar ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, pemirsa, halo. ya halo, assalamualaikum. Halo Hello, assalamualaikum. Mbak Faham. Maaf, maaf, lama menunggu dengan siapa ini? Ya? Hello. Ah, Pak Sahir. Oh, Pak Sahir. Apa kabar, ah, Pak Sahir? Maaf yang sudah menunggu. Mohon <laughs> silakan, ah. silakan, Pak Sahir. Nih, Pak Ustaz, saya mau tanya ya. Mm -hmm. ah, ah, kalau kita hidup di Allah, berarti kita punya usaha sukses, toh? Kita dirahmati Allah, kita mendapat kebahagiaan, toh? Kita suka Kalau kita merauh berkah. Pasti kita dapat kebahagiaan langgeng dunia dan akhirat. Nah, pertanyaannya, mestilah ini berkembang sebuah anggapan. Nah, usaha itu sukses, tapi hidup yang malas. Nah, ini juga berlaku anggapan ini bagi seorang koruptor, bagi seorang penjahat, bagi seorang siapa saja. Usahanya berhasil, berarti jadi dari tuhan itu kan? Tapi di tangan Tuhan, berarti dia terlepas dari dosa. Ini sebuah harapan Pak ya ini artinya yeah. berkembang saat ini. Karena sudah bersembahyang yang berarti dosa sudah dihapus Tuhan. Meskipun dia itu dulu meskipun dia masih ini berapa bentuk pola dia dianggap sebuah anggapan lagi. Mm -hmm. Kalau dia sudah salat berarti dia sudah bisa masuk surga. Tapi amal perbuatannya itu jauh daripada apa yang ditentukan Allah. Baik. Meskipun akan saya yakinkan ini sebuah anggapan lagi. Nah, Karena ini permasalahan sekarang yang dibicarakan umatnya sekarang Pak. Permasalahan Tidak ada permasalahannya sekarang. Tiap orang orang yang bersekolah itu ya, semangin hari ini setiap tahun, tetapi Baik. amal perbuatannya perbuatannya sulit. Banget nah, kok permasalahannya. Ya, terima kasih Pak Sahir. Assalamualaikum. Halo? Mohon volume TV Terang dikecilkan, Bapak Ibu. Ya, halo, assalamualaikum. Iya ini enggak ada jawapan. Hello. Hello. Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana ini? Ibu. Ibu mana okay, mana. Ibu siapa ibu? Bagus. Uh, Bagus. Kami dari Jawa Barat. baik. Oh dari ibu itu ada Iya. Ini melaksanakan ibadah takjil itu akan menjadi haram apabila tidak ada tuntunannya. Ini perlu sekali lagi dijemaah hari ini sekarang cara ibu, mala ibu ibu yang lain untuk salat tahajud berjamaah di masjid dan tidur di masjid. Salat tahajud berjamaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan yang terus sudah mengunjungi, silakan. Ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sarjono Kokop Dari Papua Barat dar Sarjono Kokop Kokop, Itu bahasa Papua ya, enak, eh, Dari Sekolah Tinggi Ilmu Targiyah Insida Monokopi mm -hmm. eh, Pertanyaan saya Simpel saja Bagaimana Contoh ibadah yang ideal kemudian selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar ini simpel banget pertanyaannya panjang cuma jawabannya kayaknya baik. Terima kasih. Kita jeda dulu. Semua pertanyaan tadi akan dijawab full pasang berikutnya. Ini kembali saya bersama kami dalam program Dakwah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TVRI di mana saja anda berada Istilah kitab kuning mungkin sudah terbiasa bagi masyarakat yang berada di kalangan pesantren Namun bagi masyarakat umum, istilah ini mungkin masih terasa asik Atau bahkan dianggap kuno kitab klasik tersebut Nah, bagaimanakah kitab kuning itu? Apa saja isinya? Dan apa yang termaktub di dalamnya yang bermanfaat bagi kita semua? Itulah yang akan kita bahas dalam kajian Kitab Kuning yang dapat Anda saksikan setiap minggu Dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 di televisi kesayangan Anda TVRI Siaran Nasional Iya tapi kan Budi kesal Paman, melihat banyak tanaman kita yang mulai rusak Ulat itu tidak seperti manusia, bisa berpikir, ulat itu kerjanya hanya makan kerana kabur dikesal, maka Allah itu harus dihukum Apa saja malaikat dan apa saja tugas Mau dengar? Oh, oh, Mau oh, Iman kita belum sempurna ya Kalau kita belum mempercayai adanya malaikat ya. Pemirsa anda masih bersama kami dalam kajian dakwah agama Islam kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia dengan TVRI. Tema kita yang baru saja bergabung bagi anda adalah tentang urgensi ibadah dalam Islam. Nasehati tadi pak Ujang Arif, ada pertanyaan dari mahasiswi, ada dua, mahasiswi dan mahasiswa, kemudian juga dari pemirsa di rumah. Yang pertama dari Mbak Nina, ada hadis katanya orang yang tidak mengerjakan solat maka dia adalah kafir. Apakah itu sohail hadisnya? Uh, di dalam kitab kita fikih, ya juga di dalam kitab-kitab hadis ada hadis yang masukur baynal abdi wal kubri arku salat artinya bedanya orang mukmin dengan orang kafir itu salat jadi salat itu ukuran barometer dalam Islam salat Islam tidak salat bukan Islam jadi memang dalam beragama itu tidak bisa main-main tidak bisa main-main salat itulah ukurannya ya mantar kas salat Muta'amin dan takut kata rojiharon. Hmm. Ya. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, dia kapir yang yang nyata, yang jelas. Jadi itu solat. Ya. Maka Rasulullah SAW itu ketika mau meninggalnya, yang dipesan itu apa? as asolat, asolat. As as ya. hmm. Jadi solat ini yang sangat penting. Bahkan solat itulah harus diajarkan sedini mungkin terhadap anak-anak kita. Hmm. Kemudian yang kedua, saya menarik dari pertanyaan tasahhir, ya. ya. Nah, kalau kita kaji menurut ulama-ulama tasawuf bahwa fungsi ibadah itu tiga. Pertama untuk mensucikan roh, mm. yang kedua ibadah itu harus menuntun akhlak, yeah. harus menuntun moral atau karakter. Mm. Maka di dalam Islam ada orang ibadah tapi masuk neraka. Mm. Maka dulu kata Aidit, tokoh PKI, saya masih ingat tanggal 24 September 1964, dia bicara di lapangan Ikada, sekarang Monas. Saudara-saudara, kita sebagai orang komunis bersyukur kita tidak sholat Karena orang sholat itu akan masuk neraka Kata dia, sebagaimana firman Tuhan, kecelakaanlah bagi orang-orang sholat hmm. Memang betul, ada di Quran hmm, ya. Salat ya. yang mana? Itu sholat yang tidak memuat berbagai sikap moral, sikap mentah atau karakter Sholat ya sholat, tapi korupsi jalan terus Sholat ya sholat tapi ngomongin orang jalan terus. Biasanya yang suka ngomongin orang bapak-bapak ya, ibu-ibu sih jarang. Ya, nah. Jadi tinggalan tuh katanya. Jadi sholatnya sholat, tapi maksiat Maksiat itu dosa kecil, dosa besar sih untuk Jadi sholatnya sholat, tapi maksiatnya siat terus. Ya, tapi nggak takamar ya. Jadi belum, itu orang sholat itu, pasahhir itu. Orang sholat itu bisa masuk surga, kalau perilakunya tidak mengarah kepada ahlakul karimah, orang puasa saja bisa nggak dapat apa-apa. Kam min imin laisa lahum min siamih ilal jungal apost. Tanya orang yang puasa, tapi ia tidak mendapat apa-apa kecuali hanya haus dan lapar. Atos. Ya. bukan apost bahasa Jawa. Uh -huh. Kalau apost bahasa Jawa itu keras, uh -huh. ya. Nah. ya itu, Kemudian ya, itu sudah. Ya, ada hadis Nabi yang untuk Nabi Muhammad malamnya ada kaula zuri wal amalabihi alaihissallihah jatun di ayat da atau amu wasarabu. Barangsiapa yang tidak menjaga perbuatan-perbuatan curang dan ucapan-ucapan yang keliru, ya, ucapan-ucapan bohong, sebetulnya bagi Allah tidak perlu orang itu menahan haus dan laparnya. Baik. Jadi Ibadah itu harus kepada ketaatan asas, ketaatan hukum, hmm. peraturan undang undangan Tidak bisa mencampuri antara hak uh, dan batil. Jadi ibadah yang baik bukan hanya baik ketika ibadah itu dilakukan, hmm. tapi ibadah yang baik membawa prospek sikap moral, perilaku yang lebih baik dan juga sikap sosial. Hmm. Jadi hmm. jangan orang salatnya mantap, anam hu akbar. <laughs> Tapi ada Ustadz lewat bawamat, sudah disangka mau minta sumbangan. Ah. Padahal Ustadz itu mau toto kopi doa ke Ruko. Ya. Wah Ustadz lewat bawamat jangan bilang minta sumbangan. Itu namanya Kulit kikir karet kumad kedengkut merengkelcap jahe buntut kasir. Bahasa Indianya mereghese, bahasa, bahasa kadangnya sempili nan cekek. Ibu orang yang ibadahnya baik jadi murah tangan. Melihat orang yang susah, melihat janda-janda tua, hmm. ya, melihat anak yatim, bagaimana ini anak sekolah apa enggak. Jadi Bang. jangan haji bulat balik, tapi ada tetangganya, enggak sekolah anaknya, iya. SD aja enggak tamat, hmm. itu dia. Ya. Yang nah, beribadah yang baik itu. Pak. Semua juga ada hitungannya, Allah Allah enggak akan tidur, gitu ya. Nah. Dan kemudian Pak Kayi silahkan menambahkan juga dari pertanyaan Pak pasohir bahwa uh, tadi beliau mengatakan juga panti berarti kan kalau orang yang ibadahnya bagus sementara dia korupsi jalan terus sama aja seperti yang sering dikatakan. Pak yeah. Kayi mau menambahkan silahkan. Ya yeah, tadi sudah kita jelaskan yang ditekankan dalam ibadah bukan olah raga olah rasa adalah implementasinya hmm. sila ibadah dibawa di luar sholat kan begitu kan. Hmm. Nah, seperti yang sering kita bahas Yaitu contoh pengembala yang Dibujuk oleh Umar bin Khattab, hmm. wahai pengembala hmm. saya hari ini butuh kambing satu, hmm. jualah kambingmu kepadaku. Beratapun hmm. saya bayar, apa kata pengembala tadi, kambing ini bukan kambing saya tuan saya hanya seorang pengembala. Ah gampang kan bisa diatur, bilang kan sama yang punya kambing, kambingnya dimakan serigala, uang masuk kantong. Hmm. Memang yang punya kambing bisa saya tipu. Fa'ain Allah, Fa bagaimana saya akan menipu Allah. Allah saya tahu di mana. Ya, itu betul. implementasi dari ibadah. Maka ada istilah STMG, ya. uh -uh. sekolah tekel, sekolah tekel tapi maksiat jalan. Uh -uh. Nah itu tadi sanksinya tadi tetap kawilum kan. Uh -uh. Kemudian tadi dari, dari Pak Asharif juga ada <kuh> pertanyaan juga uh -uh. tentang kesuksesan dalam ekonomi menunjukkan dicintai Allah dan ketidaksuksesan menunjukkan apa kemurkan Allah itu uh -huh. tidak benar kan begitu. Anggapan-anggapan seperti itu tidak benar. Jadi orang yang sukses ekonominya Belum tentu Itu ya? dia dicintai mm -hmm, Allah. Ada orang yang ta'abul ibadah Tapi ekonominya makin sulit mm -hmm. Ada yang berbuat maksiat nah, mm -hmm. Tapi ekonominya makin maju. maju Itu adalah semua ujian dari Allah mm -hmm. Ujian dari Allah Kita hidup ini diuji dengan kebaikan dan keburukan Wa nabdakum bisyari wa khali fitnatan dan Aku akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian cobaan Ada orang-orang lulus diuji dengan kesulitan atau sebaliknya. kesuksesan Ada yang orang lulus diuji dengan kesulitan. Ada orang yang waktu miskin rajin. Kemudahannya setelah kaya rajin ke mandi bersih gitu kan. Nah, iya. Itu waktu miskin rajin ke masjid. Nah. Setelah kaya rajin ke mandi. Nah. Tapi ketika sukses nah. dia enggak. Jadi, lulus. ini harus ya. Lulus ngisi dengan hmm, kemiskinan, kemiskinan, tapi tidak lulus diuji okay. dengan kekayaan. Ada Baik, ini Pak Rizal ya, dan Ustaz Mandi ada pertanyaan lagi dari Ibu Ida di Padang. Salat tahajud berjamaah, apakah itu ada tuntunannya karena ibadah itu akan menjadi haram jika ada tidak ada tuntunannya. Kemudian uh, Mas Sarjono Tapi orang-orang ya. dipanggil peniem Mas atau siapa <laughs> Mas Sarjono Pak Sarjono Apa-apa ya Bagaimana contoh Ibadah ideal nah, ini Silakan, Saya dulu deh Waktu kita tinggal Berapa menit lagi nih Ya nah. Sholat tahajud Berjamaah ya. Mm -mm. Ini memang Uh, ini masalah-masalah khilaf juga ini ya. Karena memang sampai sekarang kan di masjidnya taraweh itu berjamaah. Iya, benar padahal. Heeh. Nah, kalau Rasulullah kan tidak ada berjamaah kan hmm. eh, taraweh itu kan. keluarnya Rasulullah hanya tanggal 25, 27, 29 ya. Karena Rasulullah akhir. sholat ya. Kemudian maka ada di zaman Umar itu diberjamahkan, maka uh, nah, kata ada yang terkenal ucapan sedina Umar itu uh, nikmatul bidah hadihi jika uh, ya. nah, uh, itu masih nah, betul, nah masalah. itu masalah-masalah filafiah -masalah ya, seperti itu ya uh, coba didiskusikan dengan uh, ulama di daerah masing-masing lah uh, ya ada MUI ditanya ya yeah nah kemudian yang kedua Pak Sarjono kokop nah ini kokopnya yang saya senang ya Sarjana kokop nah, itu bagaimana contoh ibadah yang ideal yeah, yeah, ya iya oke okay, baik ya jadi yang yang ideal itu yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya hmm, itu ya. yang ideal itu ya nah, kemudian kalau kita teliti dari ibadah-ibadah itu selalu mengjurus kepada akhlak maka hmm. ada siapa yang sholat ya tapi sholatnya itu tidak Uh, merubah kepada perbuatan amar ma'ruf nahi munkar mm -hmm. maka bukan semakin dekat kata Nabi bahkan semakin jauh. semakin jauh mm -hmm. ya begitu pula tadi sudah jelaskan ya haji jahat mm -hmm. itu semua harus mengarah kepada pembentukan moral atau karakter ya itu ibadah yang ideal oke okay, baik ini waktu sudah habis nih pak Yai ya, ya, kalau mengkompilasikan ya? tadi dari, baik, dari pak nanda sedikit saja pak kiai ya. hmm. mohon maaf pak. ya tentang Bawa nah, catupu atau cantanya lagi juga pernah iya. Tapi yang ideal memang sendiri-sendiri Tentang ibadah yang ideal Pertama diperhatikan waktunya hmm. Jadi waktunya kita perhatikan Sebelum waktu sholat kita sudah siap-siap oh, Yang kedua itu. adalah Turak iwanya -tura -tura Jangan seperti alam, nah, makan jagung hmm. Yang ketiga adalah Kekhusuannya, konsentrasi Yang keempat adalah Ikhlas hmm. Wamaa umir illal yaqumulllahu mukhlishina lahud inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Terima kasih Paki Arief dan juga Ustaz Nadi, terima kasih atas uraiannya cukup panjang dan juga rekan-rekan dari Insida, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Rekan-rekan dari Jambus Azhar juga terima kasih atas musik-musiknya yang indah. Hmm. Namun terus apapun Anda demikianlah, perjumpaan kita di kesempatan dakwah agama Islam hari ini, yang saya yakin banyak sekali ilmu yang kita dapat hari ini untuk bisa kita jadikan sebagai sebuah modal utama kita untuk bisa beribadah sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas kesempatan anda. Mohon maaf atas segala khilaf. Sampai jumpa. Iyalah Fi amalin laa ta billahi tabi walidayya